وَلَا تَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْثِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّبَعْ Faini asdakah hadith kitab Allah, bukhair al hadi, hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wshar al amor mhdathatuh, waqulah mhdathin fit dini bidatul ibu ibu yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah Kita akan kembali Melanjutkan uh, Muda rasah. Belajar bersama Dengan membaca Buku yang ditulis oleh Fadilatu Asyik Ustaz Duktur Abdur Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Yaitu tentang sifat Azzaudah As-Saliha Sifat-sifat seorang istri yang Salihah Pada Pertemuan yang lalu Kita telah membahas sifat yang Keempat Pada sifat keempat Istri yang Salihah dibahas Beberapa sifat seorang wanita Yang terpuji Dan juga Dibahas beberapa sifat wanita Yang tidak terpuji Di antara sifat-sifat yang Terpuji adalah Al-Wadud Al-Wadud Penyayang Banyak keturunannya Kemudian Lemah lembut dengan suami, dengan anak-anaknya, muasiah, senantiasa membantu dan meringankan beban suaminya, dan juga taqwa kepada Allah yang mendasari kebaikan semua itu. Perkara-perkara yang saya sebutkan di awal, wadud, wadud, muasiah, muasiah, itu tidak akan baik. Kalau tidak didasari dengan apa? Takwa. Jadi segala sesuatu akan jadi bernilai baik. Ya, seorang suami, seorang istri, seorang istri yang berakhlak beradab pada suami dengan adab yang baik akan bernilai apabila adabnya itu adabnya itu dilandasi dengan takwa semua dia lakukan semata-mata mencari ridho Allah. Jadi bukan hanya sekedar ridho suami, tapi lebih dari itu mencari ridho Allah. Ya. Itu sifat-sifat yang keempat, dimana dalam satu hadis disebutkan sifat-sifat yang mulia dari seorang wanita dan sifat-sifat yang tercela. Berarti yang mulia dilakukan yang tercela dijauhi. Yang tercela diantaranya wanita yang mutabar rijat, pamer dandanannya, pamer aurat di luar, tabar rujuk. Dan mutakhayilat wanita-wanita yang sombong dan kesombongan itu seperti telah kita pelajari bersama muncul dari diantaranya adalah muncul dari dendanannya Akhirnya saya sarankan ke ibu-ibu ya dan memang relatif pakaian wanita jauh lebih mahal dari pakaian pria tapi belilah pakaian yang sekedarnya saja tidak usahlah satu pakaian sampai 5 juta 500 ribus ya Zaman sekarang udah bagus. ya Sudah lengkap Satu setelan Mulai dari jilbabnya Mulai dari jubahnya Mulai dari cadarnya Kalau ada yang mau pakai cadar Dilengkapi dengan mungkin Yang lain ya, ya. Jadi Uh, tidaklah jangan terlalu mahal Menintip, menutup menutup atau aurat dengan baik ya. karena kesombongan itu diantaranya adalah muncul karena Dandanan pakaian yang dimilikinya dan seterusnya ya. kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki sifat yang kelima di halaman ke-35 Halaman ke-35 Kita akan memasuki sifat yang kelima. 5 Berkata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Musin Al-Abad Al-Badr Hafizahum Allah Wa min sifati Az-Zawjati as az salihati Dan diantara sifat-sifat Seorang istri yang solihah. Di antara sifat-sifat seorang istri yang solihah, adamu at-taksiri, adamu taksil fi hukuki az-zawji, adam taksil tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan. Tidak menyia-nyiakan. Taksir artinya apa? Menya-nyiakan. Atau menyepelekan. Tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan dan tidak menyia-nyiakan. Fi hukuki azawji. Dalam menunaikan hak-hak sang suami. Hmm tidak menypelekan, tidak menyanyiakan hak-hak suami. Ini sifat seorang e, istri yang salehah. Berarti dari sini, ibu Ibu, kita atau ibu-ibu perlu belajar tentang apa saja hak seorang suami. Silakan nanti dikaji yang khusus. Ya. Di antara hak-hak suami ya Yang pertama Misal Ta'atuhu fi ma'ruf Ta'at kepada suami Dalam perkara-perkara yang baik Yang ma'ruf Ini Hak yang pertama di antaranya Karena laki-laki adalah pemimpin Pemimpin bagi Istrinya Rijalu qawwamun qawwamuna 'alan nisa. Jadi hak pertama di antaranya adalah dia ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang dibolehkan oleh syariat, diatur oleh syariat tentang kebolehannya. Ma'ruf itu batasnya adalah sesuatu yang mubah. Kalau suami memerintahkan dengan sesuatu yang wajib Maka Harus dituruti lagi Karena yang wajib itu adalah Allah hakikatnya yang memerintahkan Suami memerintahkan istrinya untuk sholat Sholat di aja layak baik Sholat di jangan main-main terus main ke tetangga, main ke ini, jam 7 sampai 8, Arisan, 8 sampai jam 10, Dharma Wanita, jam 10 sampai 12, olahraga, voli, jam 12 sampai jam 2, masak bersama, sholatnya kapan? Misalnya diperintahkan untuk sholat, sela perintah yang wajib, maka dia harus harus menuruti suami. Misalnya juga diperintahkan untuk menutup aurat. Seorang istri diperintahkan untuk menutup aurat oleh suami, dia pakai jilbab. Maka berarti istrinya harus nurut karena itu hakikatnya wajib. Itu dalam perintah atau perkara-perkara yang wajib termasuk ma'ruf juga adalah perkara-perkara yang sunnah mentaati suami dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah, yang apabila di secara asalnya, apabila dikerjakan dapat bahala kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa maka Apabila suami memerintahkan yang sifatnya sunnah Sang istri harus mentaati Misal ya, Sang istri diperintahkan untuk melakukan puasa Jadi besok kamu puasa Arafah Tanggal berapa? 9 Sebentar lagi bulan Muharram Ada puasa apa ibu-ibu? Puasa tanggal sepuluh. Ya, dilengkapi dengan tanggal sembilan. Sembilan dan sepuluh. Yaitu puasa tasu'a dan puasa Ashurok. Masya Allah. Kemarin Arafah sudah mudahan dapat ampunan dua tahun. Setahun sebelum dan setahun setelah. Sementara puasa Ashurok juga ada ampunan. Setahun Sebelumnya Maka yang seperti ini Ketika suami memerintahkan Maka menjadi satu yang wajib Bagi istrinya harus ditaati ya, Harus ditaati Misal begitu Ini dalam perkara Yang sifatnya sunnah Juga perintah suami termasuk Yang harus ditaati perintah suami Dalam perkara yang sifatnya mubah Taat Ya masak makanan masak itu perkara mubah tapi ketika sang suami memerintahkan istri jadilah dalam hak istri menjadi apa harus dengan apa benda istri melaksanakannya dia dapat bila apabila dia meninggalkannya nanti dia berdosa di di hadapan allah Bikin minuman ya. Kelihatannya sederhana Tapi ketika suami yang memerintahkan Jadilah itu perkara yang baik untuk dikerjakan Maka silahkan ibu-ibu coba pikirkan Apa saja yang pernah diperintahkan oleh suami Apa saja yang pernah dilarang oleh suami Selama yang dilarang, yang diperintahkan adalah perkara-perkara yang baik Yang tidak bertentangan dengan syariah Maka Ketaatan ibu-ibu Di dalam perkara tersebut Adalah merupakan hak Suami ya Ini nomor Satu, yaitu taat kepada Suami, misal itu Di antara hak suami yang kita tidak boleh sia-siakan, yang ibu-ibu tidak boleh sia-siakan adalah tidak keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, kecuali dengan izin. Ini adalah hak suami. Ya. Terutama apalagi dalam jarak-jarak yang jauh. Harus minta pertimbangan suami izin. Ya. tidak keluar begitu saja. Sudah so, kalau belanja di warung bagaimana? Kalau sesuatu yang jelas diizinkan oleh suami maka izin itu sudah ada. Ini sesuatu yang sekiranya biasanya suami bolehlah untuk pergi ke warung sebelah. Ya. Itu perkara-perkara yang apa namanya Yang Ma'ruf ya, Ini perkara yang sudah Dibutuhkan oleh seorang istri Ini juga Alhamdulillah sekarang ada wasilah HP Ya, ya HP itu bukan untuk Friend-friendan saja Friend pertama ya Dengan suami Friend Ya dua sama-sama sak pol-pole wa wa alam sak pol-pole dengan suami. Lah usat suaminya di sampingnya. Yes. <laughs> iya yo. Zaman nol itu bilang kopinya sudah siap pakai WA. <laughs> Mana itu? Masya Allah, Allah musta'an. Mudah-mudahan enggak terjadi seperti itu. Ya. Karena kita saksikan memang Keberadaan Seseorang tergadang seperti tidak ada Wujuduhu kangadami Adanya seperti tidak ada oh, Di sampingnya Tapi masing-masing Sibuk dengan apa? Apinya. Yang ini ke Sedang WA ke Papua Yang ini sedang WA ke Sabang Satunya di Sabang, satunya di Merah oke okay. Padahal dua-duanya ada di sawo nah, ya. sak kamar Masya Allah Jadilah zaman sekarang itu seperti itu Nah apabila memungkinkan untuk izin Dengan wasilah-wasilah yang ada Ketika suaminya tidak berada di rumah Maka izin Atau paling tidak dia memberikan jadwal Istri mungkin punya jadwal taklim Oh saya kalau hari Kamis ada jadwal Kalau hari Senin ada jadwal Jadi nanti suami Tidak nyari-nyari ya. Membuat risau Hati suami Ini adalah perkara yang Yang besar di dalam Syariat kita Makanya Di antaranya adalah disyariatkan izin Ketika akan keluar Keluar rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami. Maka e, dibiasakan ibu-ibu. Nah. Apalagi kalau ada suaminya di rumah. Mau keluar itu ya izin. Jangan tahu-tahu jebret. Kemudian jebret. Pintu ditutup, pintu dibuka. Tidak ada kata-kata apa-apa. Misalnya, Harus tahu suami itu istrinya kemana. Nah. Waliyahatubillah kalau terjadi apa-apa atau kemana-mana dengan tuduhan maksiat maka ini yang menjadi tanggung jawab suami, maka bantulah suami dengan cara anda izin kepada beliau kelihatannya sederhana, tapi ini adalah aturan aturan di dalam agama kita kemudian diantara hak seorang suami adalah ini yang yang wajib dilakukan oleh seorang wanita tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah suami kecuali dengan izinnya itu tanggung jawabnya rumahnya tidak ya, bisa memasukkan siapa saja ke rumahnya sembarangan didudukkan di kursi suami diinapkan di kamar suaminya tanpa izinnya tak itu laki-laki, tak itu perempuan. Ada saudaranya mau datang kabari suaminya, jangan tahu-tahu mak jedul kaget suaminya. Demikian. Kemudian di antara hak e, sang suami adalah menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak. Suami, harta suami, ya kehormatan suami jelas. Suami punya aib. Suami itu punya apa? Punya aib. Lo tidur morok, lo tak di cerita Keringatnya bau, enggak usah diceritakan ceritakan. Ya, Gigi nya bau, asus. <tong> itu, ya sehingga kalau lewat depan umat tuh lewat yang giginya bau lewat giginya bau lewat. jadi kehormatan suami jatuh di depan orang atau suami mungkin punya kesalahan kemudian disebar-sebarkan tidak nah boleh seperti itu kehormatan suami harus dijaga salah satu gibah yang paling besar dosanya ya mengibahi suami saat saya mau curhat tuh curhat curhat curhat apa curhat, ya, bikin berita panas saja tentang tentang suami, ya kan? jadi terkadang seorang wanita, pria juga curhat, tapi curhat itu nggak ada penyelesaian, hanya sekedar rasa rasan alias ngerasani, ngerasani dua orang yang saling rasa, ala ya. wazni musanna dengan wazan musanna ngerasani. Ya. Dua orang yang saling merasa-rasa. Ha, ibro'atani merasa tani. Ha? Dua orang wanita yang saling merasaani. Fa yang seperti ini dijauhi. Kehormatan suami, kehormatan suami dijaga. Kalau kita wajib menjaga kehormatan seorang muslim, maka kehormatan suami lebih utama. Kemudian dijaga hartanya. Menjaga hartanya. Di antara harta suaminya rumah, rumahnya dijaga. Dibersihkan, dirawat harta harta suami. Dan juga anak-anaknya. Dididik, dijaga kebersihannya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan mentalnya. Bukan hanya memilihkan baju, mainan, makanan Tapi juga pikirkan bagaimana dia Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ditalkin dengan ayat-ayat Al-Quran istelkan Al-Quran di dalam rumahnya Diajari membaca Al-Quran Seterusnya Diajari akidah dan seterusnya Menjaga anak suami Baik anak yang berasal dari dia jadi Sang istri langsung Atau mungkin berasal dari istri yang lain Istri yang lain misalnya Si wanita Menikah dengan seorang Janda Janda muda beranak banyak eh, Menikah dengan seorang Duda muda beranak banyak Umurnya 25 tahun Masya Allah. Anaknya sudah 5 Maka tugas istri yang Menjaga anak dia Kalau memang anak-anak itu ikut suaminya Seorang wanita nikah dengan duda Berarti dia punya anak dari istri lain Atau Ya tahu sendirilah Barangkali mungkin Anak-anak dari istri yang lain Sedang main ke rumah Dia Suaminya mungkin punya istri Empat Kemudian anak-anak itu Dari istri lain sedang main ke rumah Dia dijaga Itu karena anak-anak suami ya Ini termasuk Hak-hak e, Suami yang harus Dipenuhi oleh seorang istri Ustaz Dari tadi kok hak-hak suami hak-hak suami. Masalahnya kita ini sekarang sebagai seorang istri. Kita ini belajar dalam kedudukan kapasitas kita sebagai seorang apa? istri, ya. Berarti hak suami gimana, Kebajikan suami gimana? Kewajiban suami mereka, tanggung jawab mereka. Ibu, tanggung jawabnya adalah menjaga hak suami. Adapun kewajiban suami tanggung jawab mereka. Mereka harus tahu tentang hak-hak seorang istri. Yuk, ya, tapi kan nanti hak saya tidak terpenuhi. Ustad, saya, saya hanya memikirkan hak mereka sementara mereka tidak memikirkan saya. Itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab kita adalah sebagai tanggung jawab ibu-ibu sebagai seorang istri adalah menunaikan kewajiban ibu memenuhi hak suami. Adapun hak-hak ibu dan kewajiban suami itu tanggung jawab suami. Masing-masing memikirkan kewajibannya. tidak usah memikirkan kewajiban orang lain. Kerjaan kita sudah benar atau belum. Hmm. Adapun babun babu nasehah menasehati suami yang mungkin kurang pandai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Terus kita jalankan, terus ibu-ibu jalankan. Ya, saya kadang pakai bahasa kita ya ibu-ibu ya. Karena saya sekarang sedang berbicara di depan ibu-ibu. Tapi terus terang saja, saya bukan ibu-ibu, ya kan. Walaupun saya pakai bahasa kita, jadi yang kita pikirkan bagaimana hak suami terpenuhi oleh kita. Adapun ketika mereka kurang pandai dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang suami, Bab Munaslaha menasehati mereka senantiasa harus dilaksanakan tapi tentu menasehati dengan baik, jadi silahkan ibu-ibu, ya. jangan sampai menyia-nyiakan hak hak para para suami ini antara hak itu ada empat yang saya sebutkan kemudian kata syekh wa badlul wasa badlul wasa wal juhdi fi khidmatihi dan seorang wanita itu hendaklah Betul-betul mengerahkan Badal Mencurahkan ya, Al-wuse segenap kemampuannya Wal-juhdi dan kesungguhannya Fi khidmatihi dalam Berkhidmah kepada suami Kalau sederhana saja ya kalau masak bagaimana masak yang baik jangan asal-asalan. Ya. Maksudnya jangan asal-asalan, duh rasane pie Sing penting hasilnya padha karo fotone. Jadi ada resep masakan gambarnya kayak gini, yang ditiru cuma apa? Gambarnya. Rasanya macam-macam, gitu. Nantinya dicicip kalau masak itu, kurang apa. Suami sukanya pedes kasih pedes. Suami enggak suka pedes jangan kasih pedes. Suami sukanya sayur nangka, kasih sayur nangka. Suami sukanya sayur durian, wah, Masya Allah. Kasih sayur durian, durian muda. Hmm. Ya. Suami sukanya misalnya oseng-oseng kangkung. masak kangkung? Jadi, betul-betul dicurahkan perhatiannya untuk berkhidmat. Dan diantara khidmat kepada suami ya tadi. Ngurus anaknya. Ngurus rumahnya. Itu berkhidmat dengan suami. Ini menunaikan hak-hak suami yang saya sebutkan tadi. Wal yata'amal fi hadihi o fi hadha. Ma rahun nasa'iyu Fi sunai'l-kubra Wal yata'amal Hendaklah dia Sang istri Betul-betul ma -betul Apa namanya Memikirkan, merenungkan Perkara yang disebutkan Oleh al-imam an-nasai Atau hendaklah dia Memikirkan dalam hal ini Fi hadha marawahun nasai sesuatu atau hadis yang diriwayatkan oleh imam nasai dalam sunan kubro an hussein ibin mihsan dari seorang sahabat yang bernama hussein bin mihsan an ammatin lahu dari paman, dari bibitnya ya dari bibitnya ammah itu bibit dari jalur bapak kalau bibik dari jalur ibu namanya apa? Khalah. Khal. Khal itu paman dari jalur ibu. Khalah ya berarti paman dari jalur ibu. Kalau am paman dari jalur bapak. Kalau ammah bibik dari jalur bapak. Husain meriwayatkan dari bibiknya Annaha atat Rasulullah Suatu saat Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Lihajatin Untuk satu keperluan Ya untuk satu Keperluan Falamma faragha min hajatihah Maka tatkala kala Sen bibik Sudah menyelesaikan Hajatnya Ini kebutuhannya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan kebutuhan yang diperlukan oleh bibik Hussein bin Mihsan tadi qal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda a zaatu zaujin anti ah itu kata tanya sama dengan hal hal apakah zaatu zaujin anti Apakah anti adalah dzatu zawjin? Seorang wanita yang sudah bersuami. Apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau sudah memiliki suami? Itu pertanyaannya. Qalat na'am. Berkata wanita tersebut, ini bibiknya, bibiknya Husain bin Misa, na'am, ya. Qal berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa kaifa Bagaimana sikapmu terhadapnya Fa kaifa Bagaimana sikapmu terhadap suamimu Qalat berkata bibinya bibi Husain bin Mihsan Ma aluhu. Saya tidak pernah menyianyayakannya saya tidak pernah melalaikannya. Illa kecuali ma'ajizu anhu, kecuali kalau memang saya tidak mampu. Jadi saya tidak pernah me, tidak pernah melanggar perintahnya, tidak pernah melanggar larangannya. Saya jalankan setiap keinginannya. Saya tinggalkan setiap yang dia tidak sukai. Kecuali apa yang aku tidak mampu. Ketika dia perintah dengan sebuah perintah yang saya tidak mampu, maka saya tidak bisa. Kau berkata Rasulullah Wasallam, Unduri aina anti minhu. Coba perhatikan wahai wanita, wahai engkau. Aina anti minhu. Bagaimana sikapmu kepadanya? Bagaimana sikap anda ini, Bu Ibu, kepada suami anda? Perhatikan. Fa'inna hujarnatuki wana ruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi suami bisa menjadi ajang sebab seorang wanita masuk ke dalam surga. Tapi seorang suami juga terkadang bisa menjadi sebab wanita itu masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana si wanita kita, Anda, Ibu-Ibu, bersikap dengan suami. Kehati-hati, Ibu. Uh, dalam hal ini saya ingat kajian-kajian yang disampaikan oleh guru kita. Itu Ustadz Tarmen Halim Naruh. Rahimahullah Taala. Ibu-ibu yang belum kenal dengan beliau, saya sarankan untuk banyak mendengar ceramah-ceramah beliau tentang kerumah tanggaan. Ya, Ustaz Arman, Halim, Naro, Rahimahullahu Taala sudah meninggal. Ya, sudah meninggal di usia yang relatif muda usia 35 tahun meninggal di meja belajarnya. Rahimahullahu rahmatan hasanah. E, ibu-ibu banyak dengarkan rekam rekaman-rekaman ceramah-ceramah e, beliau terutama kalau kaitannya dengan keluarga ya berarti yang kaitannya dengan keluarga. Insyaallah sudah banyak e, dikumpulkan dan bahkan sampai sekarang masih sering kita dengar rekaman beliau berkumandang cukup bagus dan sangat boleh dikatakan bagus Masya Allah Jazahullah Sampai pernah diceritakan ada stasiun radio yang menyetel Ya, Nyetel Nyetel itu Nyetel Nyetel Menyetel, menyetel. menyetel. Nah memutar Nyetel itu rak oh, wang Jawa Dia setel Itu wang Jawa keturunan Londo Atau wang Jawa bekas jajahan Londo Jadi setel Sering diperintah dulu Sama bahasa-bahasa Belanda banyak dimasuk bahasa Inggris. Nah, dulu memutar rekaman uh, Ustadz Arman Halim Naro, saya sebutkan di sini sering karena beliau sudah meninggal. Sholawat nggak mengganggu niat beliau yang dulu beliau lakukan. Jadi ketika memutar rekaman itu sampai jamaah yang jauh mendengar rekamannya dia tidak tahu kalau Ustadz itu sudah meninggal dia sampai menghubungi pengurus radio tersebut Ustadz yang mengurusi radio tersebut dan mengatakan Ustadz, tolong Ustadz yang mengisi itu Ustadz Arman Halim menaruh rahimahullah diminta ke tempat kami, ke desa kami untuk memberikan pengajian kata Ustadznya tidak bisa Udah lah Ustaz, pokoknya berapapun Betapapun biaya yang dibutuhkan Nanti kami akan Akan siapkan katanya Gak bisa Lah kenapa Ustaz? Masalahnya dia sudah Meninggal, jadi mau dibayar Berapapun Gak akan bisa muncul Artinya biaya pesawat mungkin Beratangan dari luar Jawa ya. Biaya transportasi, akomodasi Kebutuhan selama dia menginap Akan ditanggung, gak bisa wong dia sudah meninggal dunia Saya sangat menganjurkan Ceramah-ceramah beliau Tentang kekeluargaan Dan juga tentang Tashkiyatun nafas Dan tentang semuanya Ceramah-ceramah beliau itu sangat berharga Rahimahullah Rahmatan masyarakat. Nah, Mata Kemudian Syekh mengatakan Hafizullah ta'ala Mata yakunu Zawju Lizaujatihi jannatan. Wamatayakununaron. Kapan seorang suami menjadi surga bagi istrinya dan kapan menjadi neraka bagi istrinya? Ini matayakunuzaujatihi jannatan. Kapan seorang suami menjadi surga lizaujatihi bagi istrinya dan kapan seorang suami menjadi neraka bagi istrinya? Huna di sini wajib alal mar'ah wajib bagi seorang wanita anta iya untuk tangi tangi apa tangi sadar oh tangi itu dari bahasa Arab ya mungkin wis tangi le sudah sadar le sampun Bu Tangi Hendaklah wajib bagi seorang wanita untuk sadar Hadihil haqiqah Kenyataan ini anta iya dan hendaklah dia sadar Hadhal amrah al-kabirah Menyadari perkara yang sangat besar ini Perkara apa? Aina anti minhu Bagaimana sikap ibu kepada suami masyaAllah, Tidak lama bu anda di samping suami Anda itu tidak lama. Ada kemungkinan Anda yang akan lebih dulu meninggalkannya. Atau dia yang akan meninggalkan Anda. Sing mati disek sopoh. Nah, Menukui bahasannya. Tidak lama, Bu. Jadi sabar, sabar. Bersikaplah sebaik-baiknya. Nah suami, suami n segera ustaz. Lep, betapa banyak orang yang seger tiba-tiba apa? -tiba. mati kerjaane balap ngebut. Lu ngebut itu kan seger tu, jebret mati. Ini masya Allah barusan ini tetangga saya di rahimahumullah rahmatan wasiyya di Purbalingga. Tetangga masjid, rajin berjamaah. Seker. Badannya kekar, jalannya seger, senyumnya khas, masyaallah. Dan aktif di masjid, masyaallah. Terakhir ternyata dia ikut haji, masyaallah. Haji tahun ini. Jumat lalu kabar dia meninggal di Madinah, Masya Allah. Ya Allah Kabarnya dari istri oh. Istrinya ikut ke naik haji Jadi enggak lama bu, Sabarlah Pikirkan bagaimana sikap ibu kepada suami Aina anti minmu Tunaikan hak-hak mereka Tidak lama Aliki wajibat Engkau memiliki kewajiban-kewajiban Wahai ibu Wahanti Abdunninlah dan kau adalah hambanya Allah. Wahamata Jannah tunwa Narun dan di sana ada surga ada neraka. Pikirkan, saya ini adalah wanita yang memiliki kewajiban. Saya ini adalah hambanya Allah dan di sana ada balasan surga atau balasan neraka. Salah satu pintunya suami. Seorang wanita masuk surga Gara-gara sikap buruknya kepada suami eh, Seorang wanita masuk surga Gara-gara dengan sebab Sikap baiknya kepada suami Dan seorang wanita Masuk neraka gara-gara sikap Buruknya terhadap suami Hati-hati Wallahu azzawajalla Amaraki Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan Anda Wahai ibu Wahai jaba aleiki dan telah mewajibkan atasmu wahai wanita wahai ibu hadhil hukukah hak-hak ini tujuan zauji kepada suami tunaikan fakumi biha tunaikan baik-baik inna -baik. mu jannatuki wa naraki karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau neraka mu adiha alat tamam tunaikan dengan sempurna wal kamal dan dengan baik taatan lillah sebagai bentuk apa? ketaatan kepada Allah. Kalau kadang mungkin bisa kita kuatkan dengan perkataan kita, Mas. Saya ini berkhidmat kepada Musa Mata-mata adalah mencari ridho Allah supaya hati kita kuat kita doa kepada Allah mohon kepada Allah untuk dikuatkan menunaikan hak-hak suami demikian pula sebaliknya sang suami mohon kepada Allah untuk bisa menunaikan hak-hak istrinya wa <tulabani> liridahu subhanahu dan mencari rida Allah semata abdul ladzi alayki tunaikan kewajiban-kewajibannya alayki artinya adalah kewajiban kewajiban wasalillaha dan mintalah hak hakmu kepada Allah فانه جننتك والناركك sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu tunaikan kewajibanmu kepada tunaikan kewajibanmu kepada suami sebaik-baiknya dan mintalah hak hakmu kepada Allah Nah terkadang kita mendapatkan suami Seperti tadi Kurang pandai untuk Menunaikan kewajibannya Sebagai seorang suami Minta kepada Allah Ya Allah mudahkanlah suamiku Untuk menunaikan Kewajibannya kepada Diriku Saat saya kepengen Dulu nikah itu cita-cita saya ustaz dengan seorang ikhwan. Yang pintar bahasa Arab, Pintar mengimrok. Pintar baca Quran. Ya, ngajinya sudah lama. Saya ingin yang ditutat. Tapi ternyata. Suami saya ini. Tidak bisa bahasa Arab. Apalagi mengimrok. Tidak bisa baca Al-Quran Guru Vijaya saja Tidak kenal Apakah saya boleh minta Cerai darinya Ustaz Banyak pertanyaan seperti itu Kalau saya yang jawab Oh jangan Kenapa Ustaz belum siap saya menerimamu <laughs> Jawabannya bukan seperti itu Jawabannya adalah Anti Kurang mendapatkan apa yang Anda inginkan Mintalah kepada Allah Untuk memberi hidayah kepada suamimu Sehingga mau belajar baca Quran Kalau memang dia tidak bisa dan belum bisa baca Quran Sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang pandai baca Quran Kalau perlu Anda yang ajari dia Mas Yuta ajari dia mungkin Anda cita-cita dia ingin bahasa Arab. Asung dan motivasi dia untuk belajar bahasa Arab. Jadi jangan kemudian mengeluh terus enggak pernah mohon pada Allah. Curhat kepada manusia tapi tidak pernah meminta kepada Allah. Ini aneh. Anda sedang diuji oleh Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, Maha Kasih kepada anda Yang akan mencintai anda Tapi ternyata anda malah Mengadu kepada makhluk Entah itu ustaz sekalipun Yang dia mungkin tidak mencintai anda Kurang kebaikannya, serat kurang kepada anda Maka. Kata Syekh Adi Allahi Aleiky Tunjukkan kewajiban anda wahai ibu dan mintalah kepada Allah hak-hak anda yang terkurangi. Fa innahu jannatuki wana ruki Sesungguhnya suamimu adalah apa? Surgamu dan nerakamu. Menggoh ibu-ibu sekalian ya. ya. untuk jangan menyia-nyiakan hak suami. Sesungguhnya dia tidak lama berada di samping Anda. Anda juga tidak lama berada di samping dia. Usia kita pendek. Usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70. Pernikahan antara 20-an ya 30. Berarti dari 20 sampai 60 cuma 40 tahun. Dan itu tidak lama Ibu-ibu di sini Yang usia pernikahan paling tua berapa? Ada yang 20 tahun? Ada? Ada Masih ingat gak Masa dilamar sama bapak ke? Masih ingat kan? Masya Allah Beketika nadar Dingklu terus Ya Sementara calonnya melotot terus Masya Allah. Itu masih ingat bayangan-bayangan itu. Ternyata sekarang anaknya kewes rendel, putu newes rendel. Anaknya sudah banyak, cucu juga sudah ada. Nggak lama kok. 20 tahun itu tidak lama. Maka bersabarlah ibu, bersabar. Ya, Sebentar lagi juga berlalu lagi 20 tahun, sudah 60. Ya, sudah saatnya meninggal dunia. Enggak, enggak lama insyaallah. Ta, maka bersabarlah. Sesungguhnya suami Anda adalah surga Anda dan neraka Anda. Perhatikan bagaimana sikap Anda kepada sang, sang suami. Ini adalah salah satu sifat seorang wanita yang salihah seorang istri yang soal yaitu tidak menyianyikan hak seorang suami, demikian yang bisa saya sampaikan, pada kesempatan bagi hari ini, mohon maaf atas segala perkataan yang tidak uh, menjenakkan perasaan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, ibu-ibu dan juga keluarga ibu-ibu dan kaum muslimin dan muslimat